Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa magwala Wa la hawla wa la quwwata illa billah Hadiratul karomah, Mahasyur ulama al-fudla, Mahasyur asatizah al-kirama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah. Terlebih khusus Guru kita dan orang tua kita Amu karnam Bapak Kihaki Rasul Tampre Mudah-mudahan beliau Diberi kesehatan Yang penuh Dan mudah-mudahan beliau Masih istiqomah Untuk membimbing kita-kita ini Dan juga Semoga kita semua pagi hari ini mendapatkan Rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Allah SWT Amin Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmat oleh Allah Pagi ini Saya bersyukur Bisa bersilaturahim ke tempat ini Saya ingat saya sepuluh tahun yang lalu sekitar tahun 2004 saya juga mengisi tempat yang sangat mulia ini berarti Allah masih berdua untuk mempertemukan kita bersama-sama mudah-mudahan yang bikin ini setelah yang baik hingga kelak. Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita bisa bersilaturahim bersama Bahkan bersilaturahim dengan kehidupan kita yang kita cintai Bagi Udara Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau orang itu ditakdirkan menjadi orang baik Maka hati dan nyawa itu selalu bersama sekalipun bukan bersama itu selalu ketemu secara lohe tapi bersama ada kalanya yaitu bersama di dalam kesepakatan berbuat baik al-arwah dunum untuk roh-roh itu Ibarat tentara yang Berasal dari satu teton Satu dinas yang lainnya Saling menunjang Saling membantu Jadi hakikatnya Kalau hari ini Saya yang berasal dari Malang Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang berasal dari Bogor dan sekitarnya Itu bertemu Kakekannya dulu Roh-roh kita ini sudah pernah berkenalan Dan mudah-mudahan Hal yang baik ini terus Terjalin silaturahim, Ukwah Islamnya Sampai kelak Terjalan kita menghadap Allah SWT Al-Tarwahku Jumurudun Mujan nadah Al-Tarwahku junudun, Mujan nadah Roh-roh itu adalah satu pasukan yang tidak terpisah-pisahkan. Kalau roh-roh itu berasal dari rohnya orang-orang soleh, mudah-mudahan kita semua di dalamnya, maka para, para roh itu akan kumpul satu dengan yang lainnya, sesama orang-orang soleh. Tapi kalau roh-roh itu berasal dari jiwa-jiwa yang kotor, dalam bahasa Arabnya yang soleh Lalu soleh bagus kalau soleh itu kotor Jahat Maka mereka akan menyatu Duga Di dalam persatuan kejahatan Amin Amin Kalaupun ada Satu dua Roh yang berasal dari Komunitas Yang soleh Tiba-tiba dia berada di komunitas yang toleh alias rusak itu namanya roh kesasar, ya rohnya nyasar, salah tempat. Nah, Mudah-mudahan saja ya. Allah berkenan untuk mengembalikan kepada kubulan orang-orang soleh. Ya, tapi kalau salah kebetulan sebelum kembali kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, nakul tidak kalau roh yang nyasar tadi itu tiba-tiba meninggalnya di komunitas orang-orang tolleh alias orang-orang yang rusak nahud birimin ini pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi dalam suatu saat. Suatu saat Nabi bercerita tentang di akhirat itu kala ada tingkatan-tingkatan di surga juga ada tingkatan tingkatan ya adalah tingkatan yang biasa-biasa saja ada juga tingkatan yang sangat tinggi paling tinggi adalah tingkatan di mana pergita Rasulullah suatu hari bersama mereka di situ makom Mahmud, derajat yang paling tinggi yang setiap usai adan kita berdoa mudah-mudahan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi besok menempati makam makmur tempat yang paling tinggi di mana bidur ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rikasnya Dengan sedibu bertanya Apakah Saya atau kami Yang masih banyak Dosanya ini Besok bisa atau tidak ya kira-kira bertemu dengan engkau Tentang engkau sudah berada di surga Engkau berada di surga Pada tempat yang paling tinggi Mahkoman Mahmuda Yang profil yang betul-betul sangat tinggi sekali Sedangkan kami-kami ini kan masih banyak dosa Seperti, ya kita-kita ini ya kita, kita ini banyak dosa atau banyak maksiat? Banyak dosa atau banyak maksiat? Bukan banyak pahala ya? Sudah udahan banyak pahala Tapi kalau diteliti teliti di di kita ini hidup, mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kayaknya Banyak maksiatnya ya kalau orang Jawa itu kalau mati Bahasa Jawanya kaktil Nah kalau kaktil Peti mati Peti ini ya, apa namanya? Keranda Apa? Kurung, Kurung, -kurung. Kurung batang Kurung batang yeah. Keranda ya? Itu dulu Para wali songo yang kebanyakan di Jawa itu memberi nama pendosa. pernah benar? Pendosa itu karena yang diangkat banyak dosanya. Jadi diangkat dengan pendosa. Kalau yang diangkat banyak pahalanya mungkin namanya pemahala gitu. Tapi namanya pendosa itu Paulus memberi nama saja itu Paulus sampai sekarang orang Jawa sampai Jawa Timur itu membeli nama perusahaan Allah SWT berkirman wa mafraquludin awal insya'il ya'budun Tidaklah aku ciptakan jen dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada aku, kata Allah Kalau kita hitung-hitung Mulai pada subuh sampai Menjelang tidur, kita ini banyaknya beribadah kepada Allah Kalau persoalan suap, Alhamdulillah kita masih berfikir kepada Allah. Ibu-ibu juga demikian, Bapak-bapak juga demikian. Tapi ketika ibu-ibu masuk ke dapur, ingatnya goreng telur apa ingat Allah? Bapak-bapak juga siap pergi ke kantor atau tempat pekerjaan masing-masing. Ingatnya -masing. mobilnya, motornya, kendaraan atau ingat Allah? Padahal. Setetes itu hakikatnya adalah bermaksiat kepada Allah. Itu baru mau kerja dan berangkat masak ya. Lalu sudah di tempat kerjaan, kayaknya kita ini lebih banyak ingat kerjaan kita atau ingat Allah. Ibu-ibu yang di rumah yang kebetulan jadi ibu rumah tangga selesai masak. Sebut saja jam 9, jam 10 Kira-kira ingat Allah atau buka televisi? Ternyata rupanya kehidupan kita ini lebih banyak berusaha daripada ibu? Namun kita berharap semoga Allah menganggung kita Barangkali seperti itu yang dikasihkan oleh para sahabat? Maka salah seorang sahabat ini bertanya kepada baginda Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Kalau nanti Engkau sudah dipanggil oleh Allah Dan engkau menepati Atau bertempat di surga Dengan derajat yang paling tinggi Mungkin saya kabarkan untuk tak faal Memudahkan pemahaman Kalau dalam dunia pendidikan itu kan ada Anak yang masih tingkat play Grup. Ada TK, ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dosen, DK, yang terakhir rektor, dan juga profesor ya. Itu dia ya, pendidikan pada kali demikian Kalau Nabi Muhammad itu di surga, mungkin lebih mudah kita katakan kelasnya mungkin kelas profesor kali demikian Sedangkan kita ini ada yang kelas TK, ibadahnya muzadiyah, ibadahnya. Ya? Ada yang kelas SD, ada yang SMP, paling baternya masih kuliah, barangkali kuliah. Kalau para wali, nah itu mungkin sudah ada -te yang jadi guru sen, dia bilang. Malah kutoh, wali-wali yang sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah, barangkali ya kekan, dia bilang tapi yang paling tinggi apalagi kalau ada persatuan rektor-rektor seluruh dunia ini paling tingginya adalah Babila Rasulullah Saudara-saudara Pak di bawah beliau adalah para sahabat yang terkemuka khususnya Al-Qurlava Ur-Rashidun empat orang yaitu Sejena Abu Bakar Sejena Omar Sejena Utsman, dan Sejena Ali bin Abi ini di bawah beliau sedikit sedangkan sahabat-sahabat yang lain merasa diri-bilih itu belum mampu untuk bersaing dengan orang-orang yang lebih atas derajatnya bertanya Ya Rasulullahullah, kalau engkau sudah mempati tempat yang paling tinggi di surga nanti apakah kami-kami walaupun kami nantinya bisa masuk surga apakah masih bisa bertemu dengan engkau, apakah masih bisa seruan dan ziarah kepada engkau ya Rasulullah Allah Rasa sedih para sahabat. Pada para sahabat ini ada lakonan orang yang setelah diuji oleh Allah SWT mereka dirhoi oleh Allah rodi Allah dita'alakan Allah dirho kepada para sahabat. Allah mengampuni semua para sahabat. Warluanhu dan mereka para sahabat juga menerima segala sesuatu menjadi ketentuan Allah. Itulah hubungan Allah dengan para sahabat. Oh, diwaktu taraweh. Tapi pun demikian para sahabat ini merasa khawatir. Bisa enggak kita berziarah dengan pergi Rasulullah surau surau kali wasalam. Maka nabi kita menjawab. Ya, segala rukun makna telah orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang sangat diimani. Alhamdulillah, kita tetap mencintai pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nantinya ketika kita menghadap Allah dari rumah, menuju ke pekumpuran, kita digotong dengan penyelusaha. Karena kita banyak lho sayangnya. Tapi kita berharap, walaupun kita banyak lusahnya, kita tetap akan diterima sebagai pecinta-pecinta baginda Rasulullah. Rasulullah. Bapa-bapa dan ibu-ibu yang beramal bersama Allah itu harapan kita di dalam bahasa aswaf namanya keraja harapan, ha harapan harapanlah baik kita ushul dan kita ushul dan bila kita ushul dan kepada Allah mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua mati selamat berdoa kami. Tapi juga di dalam bahasa Tasawuf ada yang istilahnya al-khawf. Kita ini harus takut. Jadi kalau roja itu pengharapan besar, sedangkan kalau al-khawf adalah rasa takut. Bagaimana tindak takut bapak-bapak dan ibu-ibu? Kalau -Ibu? besok tanggal kita berada di pertengahan. Setelah trompet kala ditiupkan untuk yang kedua kalinya dan kita bangkit, semuanya manusia bangkit dari kuburan, kemudian kita dijering di padang masha, padang masha yang dibuatkan dalam aitis aitis itu ringkasnya besok kita berada di suatu tempat yang lebar, semua orang kumpul di situ, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan derajat atau jarak antara matahari dengan bumi itu gampangnya hanya sedepan atau gampang lagi kurang lebih satu meter di atas kepala kita dan dengan rasa yang sangat takut kita ditanya oleh allah swt tentang segala perbuatan yang kita lakukan satu demi satu tidak ada orang yang mampu untuk mengikali perbuatannya. Sangat sekarang, Alhamdulillah di sini saya lihat juga ada generasi bapa bapa yang sepuluh, tapi juga ada generasi mudahnya atau STW, yang sangat tua, kan? yang sekarang sudah banyak, ah, uh, bisa berkomunikasi dengan dunia dunia maya, internet. Nah, kita ini gilis, kalaupun kita sendirian. Mungkin juga ibu-ibu punya putra, punya puteri, bapa-bapa putera -bapa dan Anak kita atau remaja kita di kamar sendirian, punya HP, loh, HP ni tidak datang seti seti seti ibadah dan seti maksiat. Bahkan, bisa saja pulang dari sholat Jumat niat lari atau pulang dari Mengaji bagian perempuan ternyata masuk di kamar, itu belum tentu aman Ada kalanya salah buka, tidak buka surat atau pengajian mendengarkan ayat-ayat Al-Quran -ayat Bisa saja anak-anak kita -anak buka maaf-maaf gambar pornografi itu tersedia di kantong-kantong kita, kantong-kantong anak kita. Mereka ingin beli transaksi narkoba, sudah tidak perlu keluar dari rumah, cukup dari kamar juga bisa. Itu luar biasa. Loh, kalau sudah demikian, kita ini rasanya berharap langsung masuk surga, atau proses dulu kira-kira kita bisa apa nih itu bisa berbuat maksih kalau zamannya bapak-bapak kita yang sepul-sepul zaman dahulu pak itu kalau ingin maksian rata-rata masyarakat Indonesia ini masih beli kaki jalan dulu beli kaki siapa kerbau gedong biskop sekarang sudah tutup sudah ada-ada biskopnya dipindah tidak mana? di rumah tangga masing-masing di televisinya masing? masing lebih dekat lagi gedong biskopnya sudah bisa punya masing? masing itu keadaan kita tapi sudah di pada masa kita dihitung yang punya HP Android hitung oleh malaikat dosamu pakai HP ini lebih banyak mana dengan pahalamu kalau dosanya lebih banyak setiap kita diperintahkan untuk berjalan meniti jembatan antara padang parkar untuk masuk ke surga padahal kita ternyata menggunakan android kita HP kita samsung kita apalagi ini? BWM kita, clickberry kan? kita dipergunakan untuk maksiat maka disikulah batu sandunannya mau masuk surga ternyata tersandung oleh HP milik 60 nah, ini ini rasa-rasa takut kita buat Allah jadi kita wajib untuk banyak bagaimana ya, ya, Ya. Kenapa Keadanya demikian ini kok terjadi Nyata bu ya, ya. Nyata ya, bu ada sebagian buitian terjadi ya. Nyata pak Ya Kalau saya bicara Indonesia Dan Indonesia adalah Mayoritas masyarakatnya Muslim yang luar biasa lagi umat Islam Indonesia menurut data statistik itu ternyata jumlahnya mayoritas dihitung jauh lebih besar dibandingkan umat Islam di negara-negara lainnya jadi makhluk Islam Indonesia ini bisa dikatakan mayoritas keberadaannya, kuantitasnya jauh lebih besar dibandingkan negara-negara Arab manapun. Jadi Indonesia masih memegang ranking pertama jumlah umat Islam. Jadi kalau dunia ini dikatakan, Berapa jumlah umat Islam yang baik dan berapa jumlah umat Islam yang tidak baik Yang sore yang baik, yang poleh, yang tidak baik Maka cukup surveinya di Indonesia Kalau umat Islam di Indonesia ini baik, berarti mayoritas umat Islam di dunia ini baik tapi kalau umat islam di Indonesia ini ternyata sudah tidak baik lagi dalam pandangan syariat Maka berarti umat islam seluruh dunia itu warnanya Ya warna Indonesia yang tidak baik itu Luar biasa Indonesia ya? Luar biasa di Indonesia ini tempatnya sangat luar biasa segala macam orang ada di Indonesia. Orang baik ada, orang yang tidak baik kita kasi -kasi Buh, banyak. Banyak apa lebih banyak? banyak? Saya tanya ini. Alhamdulillah saya berbeda. Saya berbeda. Kita, kita usah- usah di sini bahwa yang hadir dalam penajian suhbu kuliah suhbu Al-Ikhiyat ya kurang lebih 10.000 orang alham saya cakap jika Islam di Indonesia berapa orang? 10.000 itu sedikit apa banyak? kalau dibandingkan dengan umat Islam di Indonesia sedikit apa banyak? kalau sekarang pagi ini yang hadir sepuluh ribu saya tanya yang di rumah dan di jalan-jalan mana banyak lebih banyak dengan yang hadir di sini? Sepuluh ribu ternyata tidak banyak. Lalu melihat jumlah umat Islam di Indonesia, Alhamdulillah jadi Bapak Sopo, Bapak-bapak dan Ibu-ibu banyak zikir, banyak weret luar biasa. Saya tanya. Ada tidak orang di luar Pajres ini yang anti-breaker, anti-werek ada atau tidak? Ada! Oh, tidak! Macem-macem! anti-werek dan anti-breaker ada kalanya dari dunia umat Islam sendiri? Seperti kelompok-kelompok wakil itu kan anti-werek, anti-werek. Banyak! Bahkan bukan yang biasa-biasa Islam KTP. Eh, Islam KTP-nya lebih banyak. Islam yang aktif apa Islam KTP di Indonesia? Islam KTP itu umat Islam yang berada di Indo, apalagi bapak-bapak dan ibu yang yang berwajib Allah. Dari lagi ya. Namanya juga dunia, ada dunia ibadah, ada dunia maksiat Di dunia cuma itu saja, kehidupan manusia manusia ya. Dunia ibadah dan dunia maksiat ya. Saat ini kalau kita lagi maksiat, ya, mata kita dipakai untuk maksiat Maksiat melihat televisi, itu kan maksiat mata ya, ya. Jadi setiap maksiat kita buka, berita Kita buka Berita, wah di sana beritanya luar biasa. Ada pencurian, ada pencurian bahkan pencurian yang sampai pelakunya ini berbakulur dipukuli masa. Kadang-kadang yang mencuri namanya Sulaiman, namanya Abdurro, walaupun panggilannya Bola kayak begitu. Bisa kita yang banyak tertangkap itu umat Islam itu bukan? Nah, Kalau kita sambang ke penjara tempat kriminal-kriminal, mati nasi kriminal itu Banyak orang muslim atau non muslim di Indonesia Ternyata kita mencuri hati Non juga banyak, kita berjalan Indonesia Non Muslim yang ahli kriminal, Pakan lembu dan Pak Islam banyak di Barat sana. Banyak penjahat-penjahat raksakap yang banyak di Barat sana. Tapi di Indonesia ini Subhanallah banyak Pak Islam yang terlibat dalam dunia kejahatan. Inilah potret dari Pak Islam Bangsa Hindu. Nabi Sallallahu alaihi wa sallam bersadar Dalam kaitannya dengan kondisi umat Simfali Dua golongan Ila sholaha Apabila dua golongan ini sholaha Benar Sholaha Maka umat manusia ini menjadi benar Wajidaw Fasada apabila dua kelompok atau golongan ini Fasada rusak Fasada nas maka orang-orang pun akan menjadi rusak Siapa dua golongan tersebut? Al-Umawo wal ulama. Al-Umaroh dalam hadis lain Wal-Fukohah. Al-Umaroh adalah para pejabat, Wal-Ulama adalah para ulama atau to tokoh-tokoh masyarakat atau Al-Fukohah ahli fiqih yaitu ahli agama. Kalau sebenarnya dua kelompok ini antara Umaroh dan Ulama itu benar perilakunya maka manusia atau rakyatnya ini menjadi rakyat yang baik tapi kalau kedua kelompok ini sudah rusak maka potretnya ada pada umat manusia dan yes, masyarakatnya yang aneh kalau kita melihat berita, justru banyak koruptor-koruptor itu ada pada pejabat-pejabat muslim. Betul? Betul? Nah ini yang susah, kalau pejabatnya sudah tidak mengindahkan akhlak tidak mengindahkan aturan syarikat, maka jangan diharap umat atau masyarakatnya yang ini menjadi masyarakat yang baik Jadi kalau sekarang peredaran akroba, peredaran ilmuwan keras Saya cerita peredaran ilmuwan keras Beberapa waktu yang lalu, saya dengan kawan-kawan di Jawa Timur Itu protes kepada pihak gubernur lewat surat dan lain-lain sebagainya karena dulu di Surabaya itu ada pabrik berbitan Tapi berbitan itu ada di tengah kota Surabaya ya produksinya ya banyak, tapi itu hukumlah barang-barang di -barang. dunia mungkin Bambaran saya, Bambaran Caya karena saya tidak tahu persis di dalamnya gampangnya itu satu harinya sebut saja Seribu botol, sembun saja di sini. Itu sudah tahunan. Tapi di situ ada ruangan, menurut kawan-kawan yang pernah survei, itu ada ruangan bebas mandi bir pintar, bukan bagi minum, tapi mandi bir Karena di produksi yang terlebih kemudian masyarakat yang mau ngambil sendiri bebas itu warisan dari Belanda yang menjadi runcing, acara di tempat aslinya itu digerung oleh beberapa kawan-kawan kita. Nah, pemilik dari ini beli tanah besar di wilayah Mojokerto, kampungannya di sini barangkali ya, kalau Surabaya saya di Jakarta. Maka mereka beli di kamera Mojokerto, saya ibaratkan Bogor. Karena Bogor maka tidak terdeteksi Nah setelah mereka membangun bangunan yang luar biasa Kemarin baru saja terbongkar gambaran saya untuk memudahkan pemahaman Kalau kemarin produksinya 1000 botol, sekarang sudah menjadi 20.000 botol jadi kita sudah mendapatkan surat resmi dari pejabat sejumlah Ini kondisi-kondisi bagi selanjutnya Selanjutnya Mayoritas memang konsumsi dari pemuda-pemuda itu Agamanya apa sih? Selanjutnya Anak-anak kita, saudara kita, dan agaknya kita Itu yang dirusak ini Jadi Tidak ada rasa malu Dan tidak rasa khawatir Tidak ada Yang penting Bagi pembisnisnya jalan Bagi pejabat yang dapat Dan yang sokongan Untuk menetapkan Kedudukannya jabatannya Pada periode Peribadi ini yang berjadinya. Biar biasa. Para ulama yang istiwala tidak segan-segan dan tidak enggan-enggan, tidak bosan-bosan untuk memberitahu, menegur, mengajak diskusi Kalau bukan karena dakwah Islamiah, barangkali orang semacam saya ini sudah berusah. Kalau kita bicara dengan tembok, kan? bicara dengan tembok, mungkin kalau latihan lama sekali, ya nggak apa-apa ya. Tembok di, apa? Dia tidak bicara. Dua kali, ya nggak apa-apa. Tiga kali ditanya yang boh, berusaha beterbas, beterbas. Itu sifat kamu. Keterbu, ibu itu nasihati anaknya. Nah, jangan kalau fikir misalnya, jangan main tag, misalnya anaknya masih SD gitu ya. Sekali kasih tahu, dua kali, tiga kali, bosan tuh ya. Berapa saja ya gitu ya. Itu sifat kamu. Kalau bukan karena dakwah barangkali orang seancang saya dan kawan-kawan saya yang lain sudah bosan memberikan tidak berlewat sana, lewat apa saja yang bisa kita kasih kasihkan Ini berbahaya Kadang-kadang tidak dihidupkan Ya baik kita akan survei Kita akan apa, menghenturkan botol-botol Tapi yang ada di warung-warung kecil dan di luar Sejata-jata pabriknya Provensinya masih, masih Terus jalan lancar Kenapa jalan lancar? Karena buat, Katanya Andi Gambus itu Pinter nyanyi yang namanya Wadana, wadana, dana. wadana, wadana, dana. wadana, wadana, wadana, wadana, wadana, yang penting banyak dana-nya. Kalau sudah dana yang keluar, semuanya jadi... Belum lagi tolong-tlong masyarakat yang tidak istiqomah. Kalau istiqomah, mudah mudah-mudahan para kiai kita, ulama kita, isi koma bisa menggimpin kita dengan Islam, betul nggak? Amin. Amin Masalahnya di kalangan para tokoh-tokoh Islam itu juga banyak yang berkepentingan ikut mendukung ketidakbenaran ada ada apa? ada atau tidak? ada atau tidak? ada Wah dan kita nyata-nyata ini kemarin Kecurangan pemilihan pemimpin Indonesia Itu juga disokong oleh tokotok Islam Betul? Sekarang Tinggal bersenya dikejar Presiden baru Harga BBM juga Alhamdulillah Alhamdulillah Semua disesuaikan Saya khawatir sama ibu-ibu ini, khawatir Presiden baru, harga BPN baru kan Saya khawatir, mudah-mudahan menjauh tidak terjadi bu ya Jangan-jangan bapak-bapak nanti minta istrinya baru kan? Semua ini tidak ya um, Mudah-mudahan digabung ya Mau gitu Bu? Jadi kerusakan di Indonesia ini Pada hakikatnya banyak Dimotori oleh Simfani Dua kelompok Dua kelompok ini tidak fasada Kalau sudah rusak Cara berpikirnya Cara berorientasi untuk bermasyarakatnya salah Qiblatnya bukan lagi syariat Islam Walaupun agamanya Islam Tapi Islamnya Islam KTP Kalau sudah Sinfani ini dua kelompok besar Dalam dunia masyarakat Ini Qiblatnya ke dunia-dunia dunia Materialistik Atau gampangnya sekarang ini dunia barat Bukan lagi kepada bagi maafi Allah swallallahu alaihi wa sallam Kalau di dalam bahaya kami semuanya begitu, bilang ya? Uang, pulus Dalam bahasa gambus, Gak, nah wadana, wadana. Yang penting banyak ekran Kalau itu orientasinya Maka yang mengharap masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang soleh, jangan berharap semacam Mayoritas masyarakatnya, mayoritas umatnya pasti akan mendeleeweng. Kalau pemimpinnya sudah tidak malu berbuat kurang, maka apalagi yang namanya masyarakatnya. Kalau pemimpinnya maaf, maaf mengambil uang dengan sembunyi-sembunyi maka masyarakatnya akan memambil uang dengan serang terhadap di belakang terhadap Sehingga ya. pun berarti bonosok, bonosok Itu seorang pemimpin yang luar biasa Belum terkenal, tegas Bahkan saking tegasnya, sangat tegasnya beliau itu Sampai-sampai lawannya ini segan Lawannya ini takut Kawan-kawannya segan dengan beliau Saking beliau ini tegas di dalam Melaksanakan salingan ketologi Nah Cukup saat ini kan berita berbelah kalita kuat. Keberanian Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat cela umat Islam berangkat hijrah ke kota Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Sayyidina -sembunyi. Umar dapat berbeda, karakternya berbeda. Beliau datang ke dekat Ka'bah, kemudian berdiri di dekat pintu Ka'bah, di depan pintu Ka'bah, beliau mengumumkan, "Hai hey, orang-orang kafir Quraisy, hai hey, pembesar-pembesar Quraisy, kalau ada di antara kalian ingin yang bapak-bapaknya ini meninggal dunia, mati dan ibunya-ibunya jadi janda atau ingin anak-anaknya menjadi yatim dan piatu, maka kejar aku Umar bin Khattab. Aku nanti akan berasa di Yang berani datang kepadaku, kita perantangkan ini. Itu semua kalau dia tunda, ada syarang syarang kemudian kepada lawannya, kepada Amerika, kepada yang lain-lain. Satu dua yang banyak justru menghamba menjadi budaknya kepentingan asing. Ya asing, ya asing. Kepentingan asing dan kepentingan asing, asing lebih China, ya. China dengan Cina, Cina dengan antek-anteknya kalau asing barat dengan Aztec dan menghambat padang mereka dalam musuh-musuh buat -musuh Islam kalau senat Umar enggak itu dilawan sama sebenarnya sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juruki senat Umar diwidehat dikatakan masaalah Umar fajjan illa salat al-shaykh Umar Tidakkah umat Mokotok itu melintasi sebuah gang atau satu gang Kecuali setan-setan yang lain itu takut kepada umat Mokotok Dan lari tertulis-terulis melewati gang-gang lain itu Karena kelima sedang adalah orang yang pegang kemarahan, pegang syariat yang luar biasa Di sini umat yang berhubung yang luar biasa, bapak-bapak, dan ikutan. Karena Sena Umar menjadi presidennya umat Islam di zaman itu, beliau kalau siang itu pergi ke tempat masyarakat dan kalau mau tidur siang, beliau menggelar sadadang atau tikarnya di bawah pohon korona. Itulah pada mana kursi kepresidenan sehingga Umar bin Khattab so, dan Umar bin Umar. ada beberapa pembesar kafir yang ingin tahu, ingin ketemu kepada so, Umar bin Umar. mereka dengan baik kepesarannya, datang menggunakan kuda yang dihias. Yang kita bahwa ini yang datang adalah tokoh-tokoh dan orang-orang kaya di antara kafir Quraisy. Di satu salah satu suku mereka datang dan mereka belum kenal yang namanya sahabat umar ibu kota. Kemudian kelompok ini atau grup regu dari pembesar-pembesar itu masuk ke kota Medina dan bertanya mana rumahnya umar ibu kota? Kenapa? Kok ditanya? Karena keadilan segenap umat ini merata. Kewibawaan Syedna Umar merata seluruh negeri Masyarakatnya adil, tentera, makmur luar biasa Dikira oleh tokoh-tokoh kaget ini bahawa Syedna Umar adalah duduk di istana kepresidenan Setelah datang ke kota Medina, maka orang-orang mengatakan Wahai hey, bapak-bapak kebesar, kalau kau ingin ketemu yang namanya Amir Lumini Syedna Umar Ibu Besok kau datang ke daerah sana, situ ada pohon kurma. Nah nanti kalau ada di bawah pohon kurma itu ada orang yang tidur di atas tikar itulah. Kalau kami duduk di sini itulah. Saya tidur atau dia lupa. Sampai jadi bersih dan itu merakyat. Bukan mencalonkan jadi presiden pura-pura jadi rakyat dan itu sebelum jadi presiden merakyat makannya bersama rakyat itu pun karena di karena diurut ditutup setelah jadi presiden mencekik rakyat. Pertama dengan DTL Siapa? Suruh perebiah Yang suruh perebiah justru Ada tokoh-tokoh Islam Nah ini yang rusak komunitas muslim Indonesia Betul Pak? GKP. Betul jadi masih jelasnya di Sekoi dengan ingin ingin dana dana dan nanti kalau yang kita menang umat Islam sekolahnya gratis dapat kartu kesehatan cuma kartunya doang dokternya tetap minta dibayar betul? nanti kalau kami menang apa gratis? uang gratis? ternyata? mika gratis ya tanya pula ini. kalau ke KUA berapa? Pak? Bayar berapa sekarang? hampir 1 juta ya. Eh? omong kosong, omong. Lihat ya, Sina Umar di Khotoh, kemudian berbohan. Jadi presiden kan? bukan tambah enak Sina Umar. Saya ingin membela isi bulu ya. Tentang cerita Sina Umar di Khotoh, kemudian berbohan. Suatu saat, bu. Tadi Sina Umar kan keadilannya luar biasa ya. Saya rajukan dulu. Tak pembesar-pembesar tadi itu Tidak bertemu dengan sebena Umar Dan melihat Tidak ditemui dengan penuhi bawah Maka pembesar-pembesar Tadi -pembesar itu mengatakan Pantas saja umat Islam makmur, Pantas saja umat Islam tenteram Pantas saja umat Islam Menjadi senang hidupnya Karena rajanya Karena sultannya Karena amirnya Karena presidennya Benar-benar mengorbankan dirinya untuk kemaslahan umat Islam sampai-sampai tidur siang istirahat bukan dirupanya bukan dengan isterinya tapi dibawa pohon kurma. Bukan dengan kasur yang enak tapi dengan tikar yang sangat seger. Ah, nanti itulah ada pemimpin. Pemimpin berdiri berdiri. Pemimpin apa? Pemimpin adalah pemimpin. Di, di, di dunia, pemimpin dunia, belilah adalah pemimpin dunia Pemimpin akhir, belilah adalah pemerintah eh, Saya bilang, umat, umat, umat, umat, umat, umat, umat, umat, umat, umat, umat, umat, umat Ini yang saat ada seorang sahabat, sahabat juga tuh, Rakyatnya Sina Umat Rakyatnya Sina Umar, ya yang banyak ada yang terjadi seorang bapak punya ibu, punya istri Seorang bapak punya istri maaf apa ya Kebetulan bapak ini saya sebutkan saja Apa ya namanya yang nanya saya bapak saya apa ya Pak Salim gitu ya Saya sebutkan Pak Salim Bisa ada namanya Pak Salim di sini Anak. Ya mudah-mudahan ada ya Pak Salim ini kebetulan istrinya ini super cewek Maaf-maaf ya, Pak Salim ini istrinya super Udah tiap hari, dimarahin jadi Pak Salim dimarahin istrinya, sampai Pak Salim ini istrinya sudah juga... kebal ya Apa biasanya? Kelumannya apa? Kawin Bajain, ya. Ya. Kawin Baca sih ya? Iya Kawin saya Taweng apa Taweng? Taweng? Taweng? Tidak sudah itulah telinga ngerti ya Saya orang Jawa Timur kok dipaksa ngerti ya Tak ngerti ya Kok ya maksudnya Kalau bahasa Malang, Gudeb nah, Telinganya tidak? Gudeb Sini juga Gudeb Nah, Gudeb Gudeb juga, sama ternyata ya. Kemudian Pak Salim ini ingin konsultasi kepada Sejarah Umbar Bogor. Kata beliau, kata Pak Salim, wah Sejarah Umbar ini adalah olivah presiden yang betul-betul merakyat dari rakyat untuk rakyat. Memang milik rakyat Sejarah ya, Umbar itu Bogor. Sebelum dia antar jadi rakyat, setelah ini tetap jadi rakyat. Bahkan lebih rakyat daripada rakyatnya sendiri. Rakyatnya masih tidur di kasur ya. rakyatnya masih seneng-seneng dengan istrinya. Kalau di rumahnya, sehingga umar rumah keluar rumah. dari rumahnya pantan kepada istrinya. Seperti biasanya, umar mengerjakan atau mengamalkan tugas-tugas beliau sebagai seorang presiden sehingga tahu kepada rakyatnya satu persatu. Bahkan pernah juga beliau menemukan satu keluarga yang tidak punya beras maka oleh beliau diambilkan beras dengan dipanggol sendiri, dipanggol sendiri dari baitul mal mengambil beras dipanggol diantarkan kepada seorang uh, janda yang mempunyai anak-anak yang tidak punya beras itulah sih bangun dari itu katanya pak salim dari sidang punya persidangan betul-betul rakyatnya itu betul, betul luar biasa Bukan penipur, bukan orang-orang mimpuran -orang Bukan menang dengan pemilihan tidak jelas Tapi Sinta Umar adalah lebih-lebih Satu poin yang sangat luar biasa Kata Pak Salih Saya ingin menjadi keadilan kepada Sinta Umar Karena saya sudah digolimi oleh istrinya Karena istrinya kere Nanti kalau pulang jadi kerewek Bu ya saya saya jadi kerewek nanti ya Bagaimana Pak? Suju, Pak? Suju, istinya jadi terewek? Kalau istinya jadi terewek? Terewek masih kali, Pak. Sebaiknya Bapak jadi dua kali terewek. Jadi terewek semuanya terewek. Ya. Ini Pak Salung datang kepada Oh masih dengan umat oh, ini, tok-tok. Belum tok-tok, tok Assalamualaikum. Dijawab dari dalam. Senyampat belum keluar, kasih di jalan. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Salim. Kang Tiga, Sena Omar. Ada salim Kang Tiga Kang Tiga dari mana datang ya? Saya Salim. Oh ya, Salim duduk dulu ya. Baik, Sena Omar. Ini tempat duduknya. Ruang tamunya Pak Saleh, di sebuah ini ibu, ibu, yang namanya Sena Umar. Soalnya Saleh ini mendengar keadaan yang ada di dalam rumah tangganya Sena Umar. Ternyata Sena Umar ada situ, belum keluar. Apa, istri Sena Umar ini ternyata marah-marah, ngomel-ngomel. Barangkali kalau zaman sekarang ibu-ibu, Misalnya ini ibu-ibu ini menyediakan sarapan pagi, kok sambelnya dah pakai garam, misalnya dah pakai terasi. Kata bapaknya, bu, huh, sambelnya kok ga enak, terasinya kurang, garamnya kurang. Ya, ibu-ibu, wah, tinggal nampak saja. Kadang-kadang. Bapak macam om ini, aku cerita capek tu anak-anak belum bangun bangun dulu. Macam tu ya. Bapaknya berapa? Satu kali istikhar. Ibunya berapa? Sepuluh, tujuh puluh kali istikhar. Betul tak? Kan? Betul tak? Kan? Itu realita di masyarakat. Ya. Betul tak? Kan? Kalau bapak bicara sepuluh kali istikhar, ibunya berapa kali istikhar? Mungkin buku bilang, ala berarti istrinya Pak Ustaz juga begitu barang ini. Dia memang gitu, barang <SILENCIO> Semua umum. Cuman Sina Umar mengkotok lihat. Sina Umar. Sina Umar dimarahin sama istrinya, dikrotes. Sina Umar Bih. Tidak keluar, tidak menghidang. Sina Umar tidak menghidang dari istrinya. Karena belumnya cek tokma, tidak jadi saling penasaran yang asalnya duduk berdiri saling mendekat ke pintunya rumah Sina Umar dengan pasang kegiatan ada apa ini Sina Umar yang ternyata Sina Umar mengatakan nah, kadangkali -kadang kalau zaman sekarang buk-buk juga lah bu sama arah, itu ada tamu di pemerintah, gitu kan ya Nih minta bikin teh, duit saja tidak kucur. Betul, <SILENCIO> minta bikin ini, mana duitnya? Kemarin dikasih seratus, sudah harus belanja, beli ini-beli ini terus, masa aku selalu tolok, gitu ya. Ternyata <SILENCIO> Pak Salim berkata, Subhanallah, kata Pak Salim, Seina Umar Godyoto para yang sudah dikenal oleh masyarakat jadi tidak terupah mati yang ditakut oleh di lawan disegar oleh kawan bahkan setan pun terpilit pirit ketemu sehingga Umar Ibu hukum tapi ternyata sehingga Umar yang benar-benar menjadi sinas ternyata istri beliau jauh Dikereka, istri kerewa dari istri yang ada di rumah Istri pilih, pilih cerewet dan pilih istri pilihan tadi Jangan dipiru lagi ya Tak kena pilih sudah selesai Dengan urusan dengan istrinya Maka pilih ketemulah dengan Pak Salim ya. Salim ada apa? Katanya Salim lagi ya. Juga ada jawabannya sih, Nahumar juga Jawabannya apa? Ternyata istrimu lebih cerewet daripada itu. Cuman kalau boleh bertanya, kata Salim dari Wali Sinawar, saya ingin bertanya, kok bisa ya engkau tahan dengan maaf maaf kocian dari istrimu itu? Kok tahan dengan cerewetnya istrimu itu? Kok tahan? Kata Sina Umar, orang lagi-lagi itu diberi rahmat. Jadi roh, sakinah, mawadah Kata di dalam pernikahan, kalau sakinah itu masih awal-awal ya Berdentra, dicampur dengan mawadah, masih cinta Tapi itu juga agar akhir, cintanya juga hilang, kena semprot terus ya Yang ada cuma rumah, roh Kata si Naumar, ah oh, enggak tahu kan siapa si istriku ini Ya, maka, oh, Bukan begitu. Istriku adalah ibu dari anak-anakku. Istriku adalah ibu dari anak-anakku. Dan istriku yang setiap saat meladeni, mempersiapkan segala kebutuhanku adalah istriku. Bukan orang lain. Karena itu aku merasa, saya merasa profan kepada istri. Itu ulang kecil, kalau ucapkan kekal, itu ulang ke ada di dalam sarkafitir dan ada lagi. Masih masih masih. Di sini ada yang dijelaskan ada lagi. Semua apa yang di sana Omar diberikan kepada un, dulu si Kenal itu orang yang cukupan berada, tapi tak kala beliau jadi pemimpin, beliau mele menjadi Abdul Fakorah. <melodyear großes> Bapaknya, orang-orang miskin, semua miliknya disumbangkan kepada pembinaan masyarakat yang dikirim-kirimnya. Kalau sekarang, guru jadi rakyat, begitu jadi pemimpin, rakyat nebrang. teteh Ada polisi yang bawa rombongan pejabat, rakyatnya disuruh mimpil, itu jangan senang. Betul? cocok dengan konsep Islam nah kalau sudah demikian maka jangan salahkan kalau pemindah-pemindah anak-anak kita, juga anak-anak mereka jadi berandalan-berandalan sekarang kan dapat itu seorang anak pemburu ibunya, seorang anak pemburu bapaknya gara-gara minta uang 50 ribu gak dikasih, ada gak gunanya rusak kerusakan ini disebabkan apa? sebabnya adalah sinfani dua kelompok ini yang gak benar siapa dua kelompok ini? yaitu kelompok pejabat, umat dan kelompok tokoh-tokoh islam yang dalam bahasa malang saya gak tau boleh disini ngatok kepada pemerintah menjilat itu ya teman-teman tidak berani mengatakan tidak apabila memang itu tidak boleh Apabila itu memang A, ah, tidak berani. Apa pertimbangan tidak berani? Kalau pemerintah mengatakan A, ah, maka kelompok ulama yang su yang rusak ini pasti akan mengatakan A. Ah, walaupun A ah, itu hukumnya Alon katanya kalau saya bilang B, nanti tidak datang wajahnya, wajahnya tidak mendapatkan kebetulan ya. Mungkin saya juga ikut. Itu wargana, wargana dan juga apa. apakah kejargaan saya tinggalkan itu yang terjadi Walaupun pasti ada Alhamdulillah, sokong-sokong Islam yang mengatakan tidak, memang harus tidak kalau itu berpertangan dengan cara tidak bersolah mengikuti ulama-ulama yang berada di ulama-ulama yang sore, ulama-ulama yang membawa kumpah Islam benar-benar menuju kecayaan Islam Kalisma musim ini di dalam royal bendera nabi kita mengambil contoh kali bersama katakan tidak kalau memang itu harus tidak dalam standar syarikat Islam ah. curang boleh tidak dalam syarikat Islam katakan tidak kalau memang pemilahnya terjadi curang tidak kita, kita tidak akan ikut mimbrung di dalam sini yang bercurang ah. mestinya begini yang dilakukan. Kalau ulama-ulamanya sedemikian, insya Allah masyarakatnya masih kuat. Dan kalau ada pemilihan pemimpin mulai dari RT, RW, camatan, apalagi bupati, sampai menteri kalau memang dititle ya, legislatif sampai presiden, kalau memang ulamanya masih kuat, bukan prinsip syariat, prinsip aqidah. Insya Allah kakiatnya tidak akan memilih orang-orang figur-figur yang menjadi borok-boroknya umat Islam dari dalam Oh umat, amin oh, Boroknya umat Islam, penyakit penyakitnya umat Islam dari dalam Pakai KTP Islam justru kebijaksanaannya merugikan umat Islam Alhamdulillah kita ingin Dan mudah-mudahan Allah penatia Islam untuk kita, umat Islam Mudah-mudahan warga Bogor selalu mendapatkan bimbingan dari para ulama-ulama yang benar-benar Soleh, yang benar-benar pertimbangannya adalah syariat Dan mudah-mudahan warga Bogor mendapatkan kelihatan dari Allah Para menghubungi Bogor-Bohra, ini juga dapat saya sampaikan dalam majis yang sangat mulia ini Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah SWT wa ta'ala. Insyallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil fadli wal khairi wal shawab na'am sayyidil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi اللهم انا نسالك تجلي بر رحمتك وعسايم مغفرتك ورضيتك لكل ذي وسلامة لكل عين لا تقع نظره الا وبرده ولا هم الا فرجته ولا مرض الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره يلقون بها illa qadidah qadishataha ya rahman rahimin ya bati as-sama wa ya zal wal ikram ya aziz aziz aziz in kullu dambin aziz fa innahu la yughfiru ad-dambal aziz illa al-aziz Allahumma barik lana ayatina wa barik lana fi a'badina wa barik lana fi wakari anam ni awlabina wakari anam ni murdiyabina wakari anam ni Wabariklah Nafi Urumina, Wabariklah Nafi Aframina, Wabariklah Nafi Madani Sina, Wabariklah Nafi Mahindina, Wabariklah Nafi Masajidina, Wabariklah Nafi Madani Sina, Wabariklah Nafi Awadina, Wabariklah Nafi Sadanatina. Ya Rabbi Alamin, wa Yawmir Nasirin, Wa Rahmatika Ya Al-Rahimim, wa Bada'atina fi Dunia Asana, wa Fir'a Fati Wa kerana azab al-Nad. Wa salamahu ala saygina Muhammad al-Mati al-Umi. Wa ala Wahai tuan, alhamdulillah ya Tuhan kami, tiap-tiap tahun sudah ada syaitan yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Tuhan kami, alrahmanirrahim. Rikyobulbi, iya karena Abu Ayyub yang bersedih. Ingin surat yang stabil, surat yang lebih agung dari ini. Wajib membunuh dari ini, monopoli kami ada. Barakatulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi wa